Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduka ya Allah ya Jalali wal ikram Ashadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wahala alihi wa ashabihi da'aa imil Islam. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai kulit kita sampai batas sumsum -sum kita yang putih itu, seluruhnya kita serahkan kepada Allah sebagaimana yang selalu kita ucapkan di dalam doa iftitah ketika kita salat innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku ibadahku hidupku matiku adalah milik Allah Tuhan seluruh alam semesta Sesungguhnya apa-apa yang kita baca di dalam sholat itu bukan sekedar bacaan yang kita sebutkan saja ketika kita sholat. Tetapi jika maknanya itu betul-betul kita pahami maka dia akan terefleksi dengan sendirinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa semua yang ada ini baik ada dalam bentuk amanah yang diberikan Allah kepada kita. Atau juga yang diberikan Allah kepada kita, tidak untuk kita amanahi, tapi untuk kita lihat, kita dengar. Semua itu kita harus kembalikan kepada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu hak Allah, maka putuslah sama kita hak kita. Tapi kalau kita memandang kita punya hak, akan putus pula lah hak Allah. Ya karena itu mari kita orang yang tahu menudukkan hak Allah. Karena hakikatnya kita tidak punya hak apapun atas Allah. Tetapi Allah yang memiliki seluruh hak daripada makhluk yang dia ciptakan. Orang yang paling baik dalam hidup ini adalah orang yang memahami jalan kembali kepada Allah. Kita ini di dalam Al-Quran diibaratkan orang yang sedang merantau. Orang yang sedang berpergian meninggalkan kampung halaman kita, yang satu saat kita akan kembali ke kampung halaman kita itu, maka di dalam percontohan kehidupan orang yang mengembara tadi, sebagian mereka pulang ke kampung halaman dengan kejayaan, dengan kesuksesan, sebagian lagi pulang ke kampung halaman dalam keadaan tekor dan bangkrut. Lebih susah, lebih miskin, lebih menderita daripada sebelum dia berangkat meninggalkan kampung halamannya. Maka perhitungan di akhirat nanti tidak ada ataus, yang ada hanya dua saja, keberuntungan atau kerugian, surga atau neraka, itu saja. Tetapi Allah persen kepada kita. Berbekallah kamu. Jadi kehidupan kita di atas dunia ini sebenarnya adalah pengembaraan ini Allah suruh cari bekal kita. Kita ibaratnya sebuah kapal yang kita kenderai ini sedang berhenti sejenak. Untuk menuju pulau harapan kita yang akan kita tempuh itu. Kita sedang berhenti sebentar. Kita sedang turun sebentar dari kapal itu. Kita singgah sebentar untuk mencari makanan, minuman. Yang sebenarnya makanan, minuman yang ini yang kita ambil dalam persinggahan ini bukan tujuan kita. Karena tujuan kita adalah pulau selanjutnya yang ada di sana. Pulau itu yang jadi tujuan kita. Tapi sebelum sampai kepada pulau tujuan itu, kita sedang turun sebentar ini. Minum karena dahaga, makan karena lapar. Tapi minum itu bukan tujuan kita, makan itu bukan tujuan kita kita hanya butuh itu sedikit, kita hanya butuh itu sebentar untuk selanjutnya kita akan tempuh lagi perjalanan ini. Oleh karena itu berbahagia dan beruntunglah orang-orang yang tahu memposisikan dirinya bahwa sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju kampungnya kembali pulang. Itulah bahasa yang disingkat oleh Allah innallillahi wa inna ilaihi rajiun. Tujuannya kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Maunya kita kembali suci, bersih sebagaimana kita waktu pergi meninggalkan kampung tadi. Kita nanti kembali ke kampung asal kita juga sama sebagaimana kita pergi tadi. Putih, bersih, suci dalam keadaan fitrah. Insya Allah mudah-mudahan dengan tiada bosan-bosannya kita dalam majelis ini. Kita langsungkan majelis zikir, majelis taklim kita ini akan mendatangkan. Kampung halaman, kampung yang sudah kita tinggalkan itu nanti kita kembali ke sana dalam keadaan kejayaan. Dalam keadaan kebersihan, dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Nah, karena itu ibadah yang kita kerjakan ini bukan mencari pahala, tapi mencari keridoan Allah. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini taklim kita masih kita lanjutkan kepada pembahasan tentang tiga ilmu yang fardu'ain. Saya sudah jelaskan beberapa periode yang lalu bahawa ilmu yang fardu'ain itu ada tiga. Ilmu yang fardu'ain ini tidak boleh tidak wajib dituntut oleh setiap individu yang menyatakan Ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah wajib dia menuntut ilmu yang tiga ini. Di periode yang lalu pengajian kita sudah saya jelaskan ilmu yang pertama yang wajib ain ini adalah ilmu tauhid. Sudah saya jelaskan. Saya review sedikit bahwa yang ilmu tauhid ini ya dibagi kepada tiga cabangnya. Yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sudah saya jelaskan. Dan pada malam hari ini kita lanjut kepada Ilmu fardu ain yang kedua yaitu ilmu Fikih. Ini wajib Ain. Ilmu Fikih disebut juga ilmu syariat. Jadi kalau disebut orang ilmu Fikih, sama artinya ilmu syariat. Sedangkan makna pengertian Fikih secara bahasa itu artinya paham atau tahu. Jadi kalau ditanya apa itu ilmu Fikih? Secara bahasa Fikih itu artinya paham, Tahu. Kalau disebut apa itu ilmu syariat, secara bahasa syariat itu artinya undang-undang peraturan. Itu secara bahasa. Jadi untuk memahami sesuatu kita perlu tahu dulu akar bahasanya apa. Jadi yang disebut ilmu fikih itu apa? Secara bahasa arti fikih itu paham atau tahu. Syariat itu undang-undang atau peraturan. Jadi kalau disebut ilmu fikih, sama. Anonimnya itu adalah ilmu syariat. Nah pengertian secara istilah, ilmu pikir itu adalah menerangkan hukum-hukum syara yang bersifat syariah atau cabang yang dihasilkan dari dalil-dalil yang tafsil atau khusus. Jadi apa yang disebut ilmu syariat atau ilmu pikir itu adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syarak. Jadi kalau menerangkan hukum-hukum agama, syarak tuarnya agama, itu ilmu fikih. Hukum-hukumnya halal, haram, sah, batal, itu dibahas di fikih. Itu tidak dibahas di tauhid. Dibahas di fikih. Uh, ya, yeah. jadi dibahas di fikih. Baik. Kemudian apa fadilah daripada memahami atau mempelajari ilmu fikih ini? Fadilah, keutamaan apa keutamaannya? Fadilah atau keutamaan mempelajari ilmu fikir ini adalah untuk mendapatkan ibadah yang bisa membedakan antara halal, haram, sah, batal, suatu ibadah. Jadi tidak mesti orang itu kalau sudah melakukan ibadah itu sudah pasti ibadah itu halal. Ada juga ibadah yang haram menurut ilmu fikir. Contoh. Ya. Yeah. Puasa. Ada lima hari yang haram berpuasa dalam satu tahun. Itu diatur pikir. Tidak boleh berpuasa. Dalam satu tahun ada lima hari yang haram berpuasa. Jadi kalau kita bahas puasa itu, hukum puasa itu pak ada lima. Hukum puasa itu ada lima. Nah, ini kalau mau dibahas pikir. Tapi kalau biasa-biasa kita kan cerita hukum puasa wajib. Itu cerita biasa. Kalau dibahasan pikir hukum puasa itu ada lima. Yang pertama ada puasa yang wajib. Kedua ada puasa yang sunnah. Ada, ketiga ada puasa yang haram. Keempat ada puasa yang makruh. Kelima ada puasa yang mubah. Harus. Jadi kalau ditanya dari segi pikir. Hukum puasa itu berapa? Lima. Tidak semuanya wajib. Ada puasa yang haram. Itulah dibedakan dalam pikir. Mana lima hari yang haram berpuasa selama satu tahun? Yang pertama tanggal satu sawal. Idul Fitri. Tanggal satu sawal ini haram berpuasa. Kayak manapun hebatnya kita. Ah aku sudah bisa juga sehari-hari 30 hari. Tambah satu lagi lah. Satu sawal. Jadi enggak boleh anggar jago. Dalam pribadi ini. Haram. Berpuasa tanggal satu sawal. Tanggal dua boleh? Dua sawal. Yang kedua yang haram berpuasa dalam setahun itu, tanggal 10 Julhijjah. Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Haram puasa. Kemudian yang ketiga, tanggal 11. Kemudian yang keempat, tanggal 12. Kemudian tanggal 13. 10, 11, 12, 13 Julhijjah ini haram berpuasa. Nah, ya. nyari tasrik yang tiga ini haram. Oleh karena itu, fikih di ini dipelajari di situ. Tidak semua hukum itu puasa itu adalah hukumnya wajib, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ya. Jadi ada lima hukum daripada puasa itu sendiri. Nah, fikih sebagaimana yang kita sampaikan tadi artinya paham atau ilmu. Ya jadi ilmunya disebut ilmu fikih. Orang yang menguasai ilmu fikih itu disebut fakih orangnya. Jadi ilmunya disebut ilmu fikih. Ilmu fikih. Orang yang menguasai ilmu fikih itu disebut fakih. Kalau dia satu orang, uh, fakih namanya. Oh dia fakih itu. Jadi nah, kalau dia bilang orang, oh dia fakih, berarti dia ahli ilmu fikih itu. Uh, kalau orang yang ahli ilmu tasawuf disebut sufi. Dia seorang sufi ilmunya disebut tasawuf orangnya disebut sufi ah iya kan kalau fikih ini oh ilmunya disebut fikih orangnya disebut fakih kalau orangnya satu oh dia fakih tuh oh itu pak nasrul tuh seorang fakih berarti dia ahli fikih maksudnya Enggak dibilang oh itu pak nasrul tuh fikih ngaca co ah, pak nasrul tuh fakih berarti pak nasrul tuh ahli fikih bukan dibilang pak nasrul tuh fikih Nah, ya. Itu dia. Jadi orangnya satu paki. Kalau orangnya satu, kalau orangnya jamak disebut fukoha. Jadi kalau banyak, oh mereka tuh fukoha itu ahli-ahli fikih maksudnya. Jadi kalau satu orang paki, kalau banyak orang itu berkumpul fukoha namanya. Oh mereka mereka tuh fukoha kelompok orang-orang ahli fikih. Nah, itu untuk sebutan orangnya supaya enak kita kita urutin seperti itu. Ya. Kemudian di dalam ilmu fikih ini ada aliran-aliran ya, karena cabang-cabang dalam ilmu fikih ini ya. secara umum uh, banyak sebetulnya puluhan ratusan cabang ahli-ahli ilmu fikih ini banyak tetapi yang masukur ya, yang masukur artinya yang terkenal itu ada empat ulama ahli fikih itu banyak pak ratusan mungkin ribuan ulama itu tetapi yang paling masyur sampai sekarang ini itu ada empat. Dan empat ini disembahkan menjadi empat mazhab. Ya kan kita selalu bilang empat mazhab. Bukan di luar daripada ini bukan gak ada ahli fikih Ada. Ada. Tetapi yang masyur di dunia ini empat mazhab ini. Walaupun tidak semua orang atau tidak semua umat Islam ini memakai empat mazhab ini. Ada yang tidak pakai empat mazhab ini. Ada orang bilang, kami tidak ikut salah satu mazhab. Berarti dia tambah satu lagi mazhabnya, mazhab kelima dia. Majelis Tarji. Uh, yeah. Bolehkah kita mengikut mazhab? Boleh. Boleh kita tidak ikut mazhab? Boleh. Tapi ada syarat. Kenapa kita mesti ikut mazhab? Karena ketidakmampuan kita menginterpretasi, menerjemahkan, menafsirkan Quran. Karena keterbatasan ilmu kita. Dan tidak mampunya kita menerjemahkan hadis secara utuh Maka kita harus ikut mazhab ya. Ikut mazhab Terus kalau ditanya sama saya Apakah ustaz kalau saya sudah pakai satu mazhab Katakan saya sudah pakai mazhab sapi'i Apakah saya tak boleh pakai mazhab yang lain? Tidak ada larangan kalau dulu sering kita dengar, kalau kau dah pakai sapi, kau tak boleh lagi pakai hanapi, kau tak boleh lagi pakai maliki. Kan begitu. Ya? Coba kita perhatikan, empat mazhab ini, semua mereka di akhir kitabnya. Mengatakan, apabila nanti di akhir zaman ada pendapatku yang tidak cocok dengan Quran dan hadis, maka aku rela untuk diperbaiki. Nah, kita sekarang ini banyak yang mati-matian nih. ya. Jadi kalau ditanya saya, Ustadz, boleh nggak saya suruh pakai sapi'i, kemudian, saya juga ada hal yang lain, saya pakai anapi. Tidak ada larangan, saya bilang. Kalau kembali ke usul fikih, kalau tidak ada larangan, hukumnya, contoh, perbuatan, satu perbuatan, kalau ada suruhan, jadi wajib. Kalau ada larangan, jadi haram. Kalau suruhan, tidak ada larangan tidak ada apa hukum perbuatan itu halal boleh nah, ikut Mazhab ada perintahnya nggak ada ikut Mazhab ada larangannya tidak maka apa hukum ikut Mazhab halal boleh nah, Naik kita ke hukum fikih nah, usul fikih nah, ini dia ya nah ada empat Mazhab yang paling terkenal Ya, yang pertama mazhab Hanafi. Jadi yang paling tua dari empat mazhab ini Hanafi. Ya, mazhabnya disebut Hanafi. Mazhab ini kira-kira kelompok lah begitu. Ya, uh, mazhab ini namanya mazhab Hanafi. Pendirinya bukan pendirinya sebenarnya. Jadi sebenarnya uh, dinisbahkan mazhab Hanafi ini dinisbahkan kepada Imam An-Nu'man bin Sabit. Imam An-Nu'man bin Sabit ini sebenarnya nggak nggak pernah bilang waktu hidupnya yang ikut aku namanya Imam uh, Majapahit Hanafi, nggak pernah. Dia tidak pernah memproklamirkan bahwa yang ngaji sama aku ini nanti namanya Majapahit Hanafi. Dia tak pernah proklamirkan itu pak. Orang kemudian karena ini murid-murid Imam An-Nu'man Sabit tadi, ya kan, nah, yang disebutnya dengan Imam Hanafi, ya. Orang-orang kebelakangan mengatakan ku oh, itu pengikutnya Hanafi, itu Mazhab Hanafi. Orang yang menyebutkan Imam Hanafi waktu hidup tidak pernah dibilang ini pendapatku ini kitabku ini ku sebutkan Mazhab Hanafi. Dia tidak pernah bilang begitu. Ini supaya jelas sama kita. Uh, ya kan? Hmm, ya. Jadi orang yang menyebutkan. Nah, ya. Imam An-Nu'man bin Sabit tadi hidup dari tahun 80 Hijriah sampai tahun 150 Hijriah. Jadi adanya mazhab ini setelah Rasul wafat Pak. 80 Hijriah kan udah wafat Rasulullah. Nah, jadi yang pertama mazhab Hanafi ya itu lahir Imam An-Nu'man ya bin Sabit tadi lahir pada 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Jadi sudah 80 tahun uh, peristiwa hijrah. Rasulullah sudah wafat ini. Ya. Ya. Imam Luqman Tabuti itu siapa? Ya. Iya. Enggak ada Imam apakah Imam Luqman dua orang orang lain daripada Imam Hanafi atau istri satu orang? Oh ya ya ya. ya. ya. ya. Nama asli dia Imam, nama dia An-Nu'man bin Sabit. Nama dia sebenarnya. Tapi terkenal dengan gelaran Al-Imam Abu Hanafi. Nah, jadi nama dia yang sebenarnya itu An-Nu'man bin Sabit. Nama dia. Kemudian biasa kalau ulama itu punya gelar pak. Nah, jadi bergelar dia itu Al-Imam Abu Hanifah. Nama dia An-Nu'man. Nah, ya. An-Nu'man bin Sabit. Jadi nama dia An-Nu'man bin Sabit itu bapak dia yang namanya Abin, Abinnya itu, uh, jadi namanya An Nukman, ya, yeah. tapi dia digelari orang dengan Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu, ya <coughs> kan gelar yang diberikan orang, sama kayak namanya Nasrul, kok asik Nasrul aja yang kasih contoh, karena dia yang dekat. Uh, namanya Nasrul, dibilang orang Nasrul mana, bapaknya Sita, ah kira-kira gitu namanya siapa An-Nu'man bin Sabit tapi digelari orang Abu Hanifah jadi Abu Hanifah itu bukan nama akhlinya gelar yang diberikan orang kemudian mazhabnya menjadi mazhab Hanafi naturalnya nama hmm. akhirnya Subriatman tapi panggilannya natural kan gitu kan jadi keturunan beliau ini berasal dari Parsi jadi Imam An-Nu'man ini berasal dari Parsi. Ya. Nah. Jadi beliau menjadi ahli Irak. Jadi Parsi itu kalau sekarang itu Irak Pak. Ya. Nah, Parsi itu sekarang itu Irak. Ya. Beliau dianggap pemimpin aliran ahli ra'i. Dan juga dikira sebagai pelopor ilmu kias. Jadi dari empat mazhab ini. Imam An-Nu'man bin Sabit ini yang paling tua. Atau yang bergelar Abu Hanifah. Ini ini yang paling tua. Ya. Dan ma mazhab yang kedua. Ya, adalah disebut kalau kita sekarang yang paling sering disebut Madzhab Maliki. Ya, dinisbahkan kepada Imam Malik bin Anas al Asbahiy, ya, yang hidup pada tahun 93 hijriah sampai 179 hijriah. Beliau digelar Imam dari Hijrah. Ini adalah karena beliau ahli Madinah. Jadi beda, tempat hidupnya beda. Kalau Imam Abu Hanifah itu berasal dari Irak. Sedangkan Imam Malik ini berasal dari Madinah. Jadi dari Madinah. Jadi kotanya beda. ya. Daerah yang berbeda. Kemudian juga masa hidup yang berbeda. ya. Dari, tapi hampir sama. Artinya sempat di masanya tidak begitu jauh. Kalau tadi Imam Abu Hanifah dia tahun 80 Hijriah. Imam Malik tahun 93 Hijriah. Ya lebih mudah. Jadi 193 itu kelahirannya Imam Abu Hanipa pada 80 hijriah. Jadi kira-kira beda usia mereka 13 tahun kurang lebih. Ya beda mereka 13 tahun. Ya, nah beliau ini ya, adalah seorang daripada Imam Madrasah Ahli Hadis. Jadi beliau Ahli Hadis. Sebenarnya empat mazhab ini semua mereka Ahli Hadis. Yang luar biasanya daripada mereka ini mereka ini menghafal ribuan hadis, Pak yang dihafal oleh, makanya ulama ulama tingkat kecerdasannya luar biasa pak kalau saya belum ulama mencari ulama sekarang ini gak gampang pak, bukan setiap orang yang bisa ceramah dia ulama pak beda kalau yang bisa ceramah macam saya ini mungkin bergelar ustadz boleh artinya guru, yang memberi pengajaran atau bergelar da'i, yang menyampaikan boleh disebut ulama, oh belum tentu tidak segampang itu. Saya sendiri angkat tangan menyerah. Belum mampu saya menyandang gelar ulama. Karena ulama itu punya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhinya. Apa beda ulama dengan ustadz? Kalau dia ulama sudah bisa memberikan fatwa. Boleh atau tidak boleh ketika ada satu case ada permasalahan. Halal atau haram, itu ulama sudah bisa berikan fatwa. Kalau ustadz tidak bisa. Dia harus mengambil referensi daripada ulama. Apa syarat seorang ulama? Ulama itu minimal menghafal seribu hadis, pak. Seribu hadis, pak. Jadi ada kriteria seseorang untuk bisa disebut ulama. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama seorang ulama harus hafiz Quran, menghafal Quran. Yang kedua dia disebut ulama dia hafal paling sedikit seribu hadis yang dimaksud seribu hadis ini pak bukan sekedar matannya saja sanatnya juga jadi hadis itu ada dua itu kalau hadis itu isinya dibagi dua kalau kita baca kitab hadis kan ada an abu hurairah radhiyallahu kola, kola kola an an an an itu itu disebut sanat hadis yang melahirkan hadis yang artinya menyampaikan hadis sampai kepada kola rasulullah itu namanya sanad hadis. An amnya itu bisa lebih panjang, Pak, daripada matan hadisnya isi hadisnya. Panjang an amnya itu. Kita ini, Pak, kayak kayak saya ini paling-paling yang bisa dihafal baru sampai matan hadisnya, Pak. Kalau an amnya itu sanad hadisnya maaf untuk medan, Pak. Saya belum jumpa, Pak. Bukan enggak ada, saya enggak benar enggak ada. Belum jumpa saya. Jangankan seribu hadis yang hafal dari an-annya. Jadi yang disebut ulama itu. Hafal hadisnya itu dari sanat sampai matan. Yang mensanatkan hadis. Dia hafal. Isinya apa dia hafal. Seribu pak. Paling sikit. Itu untuk menjadi seorang ulama. Hmm. Saya belum jumpa pak. Belum jumpa ini. Ya. Seribu syaratnya paling sedikit awak ngapal tiga lupa anam. Ngapal empat lupa dua ya. belas. Jadi tingkat untuk menjadi ulama itu. Dan mereka ini. Semuanya hafiz Quran. hafal Quran. 6666 ayat 114 surah mereka hafal. Hadis. Ribu-ribuan yang mereka hafal. Karena menurut sejarah, menurut catatan, ada referensi yang mengatakan, sekurangnya setelah dikumpul-kumpul, hadis Rasulullah itu ada sebanyak 1 juta. 1 juta kurang lebih. Tapi kalau saya rasa lebih. Ada yang tercatat, ada yang tidak. Ada juga yang dicatat yang dibuat-buat orang. Ah, Maka hadis itu macam-macam kelasnya. Ada hadis Sohiq hadis sohi itu maksudnya hadis yang sehat pak artinya hadis yang sehat tadi hadis yang sah yang, ab, ab, yang sah lah ya hmm. ada lagi hadis namanya hadis do'ib lemah kan gitu lemah hadis itu ada lagi namanya hadis mardut tertolak hmm. cuman sekarang orang kalau yang menyerang-nyerang kayak kita ini bilang orang hadisnya itu do'ib katanya kalau saya bilang lebih bagus, hadisnya doib amalannya kuat. Daripada hadisnya kuat, amalannya lemah. Iya <tuh> kan? Hadisnya doib tuh, lemah tuh hadisnya. Lebih bagus, hadisnya doib amalannya kuat, Pak. Kalau orang suka berdebat, dia bilang tuh hadisnya lemah. Dia suka apa? Dia kuat berdebat. Beramal gak kuat. <tuh> <tuh> macam-macam nih. Eh. Hmm. Nih, ya jadi... Yang ketiga tadi ya. Yang kedua pasti ya. Mazhab Maliki. Nama mazhabnya disebut Maliki. Ya dinisbahkan kepada Imam Malik bin Anas. Ya. Ya. Nah ini ahli Madinah. Ya yang tinggal di Madinah. Ya. Jadi. Uh, Anas ini sendiri adalah salah satu sahabat Rasul, Ya. Uh, Anas ini salah satu sahabat Rasul Dan termasuk salah satu dari penulis. Penulis hadis. Ya. Eh, sahabat anak ya. baik usul mazhab beliau ini adalah Quran, jadi semua daripada mereka ini usul mazhabnya ini adalah pasti Quran dan hadis ya. yang ketiga mazhab yang terkenal adalah mazhab safi nah mazhab safi ini banyak di Asia Tenggara banyak, salah satunya Indonesia dari empat Mazhab ini yang paling banyak pengikutnya adalah Mazhab Sufi ini, ya Mazhab Sufi yang paling banyak. Ya? Mazhab Sufi ini dinisbahkan kepada Imam Muhammad bin Idris as-Sufi, ya? Muhammad bin Idris as-Sufi, ya uh, maka lebih dikenalnya dengan Imam Sufi. Lahir pada tahun 1500 hijriah sampai 204 hijriah itu, jadi lebih mudah. Jadi lahir pada tahun 150 hijriah. Wafat. Jadi gak sempat jumpa, kalau kita tengok, Imam Shafi'i sama Imam Hanafi tak pernah jumpa. Karena tahun 1550 Hijriah, Imam Hanafi wafat, Imam Shafi'i baru lahir. Tetapi Imam Shafi'i belajar kepada Imam Malik. Nah, Imam Malik yang kedua tadi belajar. Maka suatu ketika, jadi eh, Imam Malik guru dari Imam Shafi'i. Tapi satu ketika Imam Malik pernah bilang, kau murid saya sekaligus guru saya. Uh, itu, ya. Jadi ketika ditanya orang uh, Imam Malik, ya sesuatu, ya. Bagaimana kalau saya mau mendapatkan ilmu seluas lautan? Kata orang bertanya kepada Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan kalau mau mendapat ilmu seluas lautan, belajarlah kepada Safi'i. Apa yang dapat kita ambil dari kalimat yang singkat ini? begitu rendah hatinya para ulama-ulama ini. Dia enggak bilang kalau mau dapat ilmu seluas lautan belajar sama saya, katanya. Padahal Imam Syafi'i ini murid Imam Malik. Imam Malik ditanya orang, "Tuan, kalau saya mau belajar dapat ilmu seluas lautan, itu saya belajar sama siapa?" "Belajar sama Imam Syafi'i," katanya. Padahal murid dia. Artinya apa? Ulama itu harus rendah hati. Tak boleh sombong hati. Nah, ya kan? Dia bilang, belajar sama Shafi'i kalau mau dapat ilmu pahala. Kan? Nah. Kalau kita lihat salah satu sekarang perbedaan antara orang yang pakai kunut dengan tidak kunut, ini berangkat dari sini, Pak. Imam Shafi'i pakai kunut dalam sholat subuh. Imam Malik tidak pakai kunut. Jadi gurunya itu enggak pakai kunut kalau subuh, Imam Malik. Kalau Imam Shafi'i subuh pakai kunut. Dan mereka selalu bergantian yang jadi imam dan jadi maklum ketika sholat subuh, Pak. Bergantian. Kadang-kadang satu saat Imam Malik jadi imam gurunya. Kalau Imam Malik jadi imam sholat subuh, maka Imam Malik tak bawa kunut. Maka Imam Shafi'i pun ikut tak bawa kunut, tak ikut tak kunut. Kalau satu ketika nanti Imam Shafi'i di depan, Imam Shafi'i jadi imam, Imam Malik jadi makmum, Imam Syafi'i angkat tangan pakai kunut. Imam Malik ikut. Nah, Imam Malik ikut. Kalau kita sekarang, kalau yang satu pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut, imamnya yang enggak pakai kunut, yang pakai kunut enggak ikut sholat. Kalau kebalikannya juga begitu. Ah, enggak mau saya sholat di sana. Saya enggak pakai kunut, imamnya pakai kunut. Mereka enggak. Imam murid sama guru berbeda Pak udah di sini. Gurunya pakai tidak pakai kunut. Muridnya pakai kunut. Tapi tetap bisa sholat bersama. <coughs> ya. Maka ada satu kisah, kisah Tasawuf. Ada seorang ulama sufi. Dia mengajar muridnya ini. Kemudian dia menganggap muridnya ini sudah bagus. Maka dia bilang kepada muridnya. Kau pergilah kepada sahabatku. Yang tinggal di kota sana, dia bilang. Pergilah kau belajar kepada dia. Karena dia lebih mulia daripada saya. Dia lebih berilmu, dia lebih alim daripada saya. Maka si murid ini pergilah kepada guru yang ditunjuk oleh gurunya ini. Sahabat daripada gurunya ini. Begitu si murid ini sampai ke alamat sahabat dari gurunya ini. Yang disuruh belajar ke sahabatnya ini. Si murid ini seperti yakin tak yakin. Apakah betul ini rumah. Guru Tasawuf yang dibilangkan oleh guruku. Kenapa? Begitu dia masuk. Belum masuk. Begitu dia berada di hadapan rumah. Yang ditunjuk ini dia sudah kaget. Karena rumah ini bak istana. Yang mewah. pagarnya sangat tinggi. Rumahnya dikawal oleh banyak pengawal. Ini bukan rumah seorang guru Tasawuf. Ini rumah seorang raja. Berarti salah ini guru saya. Mengasih saya suruh datang belajar kemari dipikirnya. Tapi karena dia sudah diamanahkan gurunya seperti itu. Dan alamatnya sudah itu. Maka dia pun bertanya. Benarkah ini ramah si Tuhan ini? Benar. Maka dia masuk. Begitu dia masuk ke dalam rumah si guru ini. Begitu dia masuk alamatnya. Dia pun lebih terkejut lagi. Ternyata tamannya begitu indah. Tamannya begitu luas. Seperti istana. Tidak ada bedanya. Nah. Begitu dia sampai dia lihat begitu mewah yang ada di dalam rumah itu, sedangkan gurunya yang pertama adalah sangat-sangat miskin, tidur pun tidak ada tempatnya, sangat miskin. Maka dia pun perkenalkan diri, saya adalah murid tuan ini ini, saya suruh belajar sama tuan, oh ya, belajar. Setelah belajar-belajar-belajar, sudah berapa lama, sudah merasa siap di diberikan pendidikan. Ya kan? Dia bilang, kau kembalilah ke gurumu yang pertama, karena guru kau yang pertama itu lebih baik daripada saya. Guru kau yang pertama itu, sahabat saya itu lebih hebat daripada saya. Kau baliklah ke dia, karena dia lebih hebat daripada saya. Ya kan? Kenapa begitu tuan? Kenapa guru saya itu lebih hebat daripada tuan? gurumu itu lebih hebat daripada sewa dia tetap bisa teguh dalam keimanan ketakwaan dalam keadaan miskin seperti itu katanya. aku ini bisa beriman dan bertakwa kepada Allah ini kerana aku kaya katanya. kalau aku miskin tak sanggup aku kaya guru kau katanya. berarti guru kau lebih hebat daripada kaya baliklah kau belajar kepada guru yang pertama baliklah si murid ini pergi kepada guru yang pertama sudah selesai kau belajar sama sahabatku itu sudah tuan katanya Lalu, ya aku disuruhnya kembali kepada engkau untuk belajar lebih lanjut. Kau tahu, gitu. dia orang yang lebih hebat daripada aku. Gitu. Dia lebih hebat daripada aku. Gitu. Kenapa Tuhan? Sedangkan dia bilang Tuhan lebih hebat daripada dia. Kenapa sekarang saya sampai sini Tuhan bilang pula dia lebih hebat daripada Tuhan? Yang mana yang betul ini? Kita keizuri. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa dia lebih hebat daripada Tuhan? Aku ini bisa taat, bisa sabar, bisa beribadah seperti ini kerana aku miskin. Kalau aku kaya macam dia, kekuasaan begitu banyak, harta begitu, aku akan lupa terhadap dunia ini. Aku bisa taat kepada Allah kerana aku miskin. Kalau aku kaya seperti dia, aku rasa aku tidak bisa setaat dia. Maka dia bisa taat dalam kekayaannya. Dia bisa taat kepada Allah dalam kekayaan dan kemegahan. Itu luar biasa. Maka dia lebih hebat daripada aku. Apa kesimpulan cerita ini? Tidak lain, tidak bukan. Ulama harus saling hormat, menghormati, mulia memuliakan. Oh. Ustadz Arif itu lebih baik daripada saya. Ustadz Arif itu lebih berilmu daripada saya. Bukan saya lebih hebat daripada Ustadz Arif. Kalau kita sekarang kan enggak? Wah. Kalau Ustadz itu belum ada papanya, apa anak kemarin sore itu. Tidak ada papanya. Apa saya lebih hebat daripada dia. Ini contoh yang tidak supisme. <laughs> ya kan? Saya lebih hebat daripada dia. Dia belum pandai ngaji, iya kan? saya sudah hatam 60 kali. Gitu. <laughs> dia belum pandai ngaji, saya sudah hatam 60 kali. Gitu. Nah, ya. Ini yang dimiliki oleh orang Maka terjadinya perselisihan karena itu karena kita menganggap lebih pintar daripada orang lain, ya kita menganggap diri kita lebih dari orang lain. Balan bukan seperti itu yang disuruh di dalam agama. Nah, Mazhab Sapii ini, ya, juga mengambil usul daripada Mazhabnya daripada Quran dan Hadis, ya. Nah, salah satu kitab yang paling terkenal dari Imam Sapii ini, walaupun dia punya puluhan kitab adalah kitab Al-Um. Ya, kita fikih al-kum itu yang sangat di, e, banyak sekali dibaca dan itu yang paling terkenal daripada kitab Mazhab Sati'i. Ya. Nah, jadi ada beberapa perbedaannya. Seperti di Mazhab Sati'i yang kita sering ini, ya bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan batal. Ya. Nah, kalau menurut Mazhab yang lain eh, belum tentu seperti itu. Ya. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestine. Jadi Imam Shafi ini uh, dilahirkan di Gaza, Palestine. Setengahnya mengatakan uh, di Askolan, Meninggal di Mesir. ya, uh, Membesar di Mekah sehingga diizinkan. Jadi dia meninggal wafat. Dia termasuk banyak perjalanan di kota-kota besar. Ya, Imam Shafi ini. Ya. Nah, yang keempat daripada mazhab yang terkenal ini adalah mazhab Hambali. Yang kita kenal ini. Ya. Uh, jadi... Hambali dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu e, sebenarnya saya nggak bisa bilang pendiri. Kalau pendiri itu waktu di zaman dia dari bilang ini organisasi kita ini. Jadi dinisbahkan. Maka dari sini tidak bilang di sini pendiri. dinisbahkan Jadi sebenarnya Mazhab ini belakangan setelah mereka ini wafat baru ada oh itu Mazhab Hambali nah, orang yang menyebutkannya. Kalau partai sekarang kan enggak, dia mendeklarasikan siapa pendiri partai ini, si A, si B, kan begitu. Nah, dideklarasikan, partai yang kita bentuk ini, ini. Jadi masa tidak begitu, semasa dia hidup tak bilang. Ya, paham saya ini adalah paham Hanafi, kata Imam Abu tak pernah bilang begitu. Imam Malik juga tidak pernah bilang waktu hidup, ah, paham saya ini paham Maliki. Tidak pernah. Jadi semua empat imam mazhab ini tidak pernah mendeklarasikan mazhabnya pada waktu dia hidup. Ini supaya ada apa kita ya, ada sejarah. Orang yang menyebutkan sama kayak kita di sini, ngaji mana pondok keling? Kan tidak pernah ni ada kita dibilang dulu. Kalau ditanya orang kita ngaji pondok keling ya, ketayat. Ya kan? <laughs> ya kan? Ya kan? Oh. kan ayah sendiri tidak pernah bilang dulu, pengajian kita ini adalah pengajian pondok keling, tidak pernah. Iya kan, nama tempatnya baru, tapi kan nggak pernah di kan begitu. Nah, jadi orang yang menyebutkannya. Nah, ini supaya dipahami berbeda dengan deklarasi partai, ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ilmu fikih, kita tidak akan lepas daripada empat mazhab ini. Tetapi empat mazhab ini bukan cuman ini aliran. Jadi kalau tanya apa itu mazhab aliran, uh, aliran. Ya cabang. Walaupun di antara mereka ada perbedaan-perbedaan, tetapi sesungguhnya perbedaan di antara mereka itu bukanlah hal yang harus menjatuhkan permusuhan di antara kita tidak. Perbedaan-perbedaan ya, yang ada di antara mereka ini semata-mata hanya berbeda dari cara menafsirkan Quran atau hadisnya. Kurannya sama, hadisnya sama, tapi cara memahaminya. Kenapa berbeda dalam cara memahami mereka dalam fikih? Dikarenakan latar belakang mungkin tempat mereka. Nah, itu mau latar belakang itu. Orang ini, contoh ya. Apa yang orang tinggal di suatu tempat itu mempengaruhi karakter orangnya. Contoh kalau orang yang tinggalnya di Brastagi, Kalau dia ngomong itu udaranya sejuk. Dia kalau ngomong orang karo, lembut kan? Ah, ya kan, lembut dia. Tengok kalau orang yang di posisir, itu orang yang di posisir tuh kalau dijakap keras-keras. Oh, enggak komando kau, katanya. Orang Karo belum pernah ada gitu Jadi situasi itu mempengaruhi karakter, cara bicara, cara bersikap, cara mempengaruhi pak. Itu orang Aceh karena suka makan asam sunti, T-nya jadi tebal. Tak kena. Ah, tak takut katanya. T tebal dia. karena suka makan asam suntik. Ah, itu pengaruh itu. Tempat kita berpengaruh. Pergaulan kita berpengaruh. Maka saya paling sering saya ditanya. Orang apa dia. Ustaz. Macam mana saya ini supaya bisa. E, istiqomah ya. Dalam keimanan. Dalam ibadah katanya. Kenapa? Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Saya selalu jawabnya sederhana aja lingkungan. Agama ini juga begitu. Kalau jarang-jarang didengar, jarang-jarang dibicarakan, ya jadi yang bicara, yang mendengar ini sama-sama menyirami. Jadi agama itu dalam diri kita seperti pohon. Kalau pohon ini disiram, tumbuh. Kalau pohon ini dirawat, dibersihkan dari Rumpur-rumpurnya, dia akan tubuhnya semakin baik. Kalau enggak disiram, kering, layu, mati. Nah, sama juga. Kalau kalau mati lampu, biasa itu. Kalau udah mati iman, baru bahaya. Mati lampu aja kita ada nubruk sana, nubruk sini. ya kan? Kalau mati iman, mati jikir. Nubruk, terantuk, babak belur lah. Ya. Jadi kira-kira kalau kajian fikih ini pasti akan dekat-dekat ke yang empat mazhab ini, ya. Nah, saya tidak akan membicarakan nanti masalah ini di mana perbedaan-perbedaan mereka. Nanti mungkin dalam kajian-kajian kita berikutnya akan ada eh, yang menyinggung-jinggung ke situ. Saya hanya akan ini memperjelaskan bahwa ilmu yang pertama kita bahas itu ada yang perdu lain, ada yang perdu kipaya. Fardu Ain yang mana, Fardu Kipa mana, sudah kita jelaskan Maka kita masuk kepada yang Fardu Ain 3 Jadi yang kita sudah bahas Ilmu yang Fardu Ain, yang pertama ilmu Tauhid Sudah saya jelaskan, ya Kemudian ilmu Fikih sudah saya jelaskan Insya Allah, minggu yang akan datang kita akan masuk Tentang ilmu Fardu Ain yang ketiga Yaitu ilmu Tashawb Atau ilmu Usuludin ya. Ini akan kita sampaikan pada pengajian yang akan datang Nah, untuk sementara Mungkin sampai di sini dulu Saya tutup, tapi sebelum saya tutup Uh, ada yang mungkin saya mau perkenalkan di sini, ya sahabat saya atau kawan saya, tapi saya tutup dululah, taklimnya saya tutup dulu, nanti setelah mungkin ada yang mau saya perkenalkan ini, nanti kita akan adakan tangan jawab. seperti biasalah kita sharing-sharing. Ya Demikian dulu untuk sementara, bila itu topik walidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.